Kita perlu berapa puluh orang lagi Berapa ratus orang lagi Berapa ribu Berapa puluh ribu Berapa ratus ribu Atau bahkan berapa juta orang lagi Mati Kalau memang mau mati Kenapa kita pilih mati konyol Kenapa tidak mati syahid Kita butuh berapa lagi rumah-rumah penampungan Kita butuh berapa lagi Anak-anak kita, adik-adik kita Keponakan kita Om-om kita Pak D, Pak D, Bu Nenek, kakek kita akan terseok-seok hidupnya di tempat-tempat yang tidak sehat dan kemudian perlahan-lahan akan digerogoti oleh penyakit-penyakit. Kita butuh kerusuhan, butuh kekacauan seberapa banyak lagi? Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali kita memilih untuk mengakhiri itu semua. Waktu kita sudah cukup panjang untuk membayar ini semua melalui tahun-tahun dendam yang tersimpan di dalam hati keluarga para korban. Dan kita tidak akan merencanakan peperangan lebih lanjut untuk melampiaskan dendam-dendam itu. Kita tidak akan memilih untuk berhijrah menuju kekacauan yang lebih besar. Paling cepat Dua tahun lagi baru kita bisa mulai untuk sedikit merasa aman Meskipun sekarang kita sudah merintisnya untuk tidak rusuh Akan tetapi untuk benar-benar menata kembali semua ini kita perlu beberapa tahun Dan untuk menuntaskan, untuk menghilangkan dendam-dendam yang sekarang tercipta Kita mungkin butuh beberapa generasi Jadi mari berhijrah dari kegelapan ini menuju cahaya